Kisah seorang yang berhati soleh berpesan kepada seorang raja, berbuatlah kebajikan kepada orang yang berbuat baik, karena orang yang berbuat jahat akan binasa oleh kejahatannya sendiri. Ketika si soleh meninggalkan raja, datanglah seorang penghasut dan berkata kepada raja, Dia tadi tidak berkata begitu, wahai raja. Kepadaku dia berbisik, mulut raja berbau tak sedap. Kalau tidak percaya, Duduklah di dekatnya dia akan menutup hidungnya Raja terpengaruh hasutan orang itu Suatu hari Raja mengundang si soleh ke istana Si soleh itu menutup mulutnya Benar juga orang ini menghinaku kata Raja dalam hati Tanpa banyak bicara Raja mengambil kertas dan menulis dengan tangannya sendiri Raja bertitah bawalah surat ini kepada amilku Namun belum sampai kepada Amil, si penghasut mencegatnya. Dia tahu surat yang ditulis tangan raja biasanya berisi pemberian hadiah yang berharga. Maka si penghasut meminta surat itu untuk menyerahkannya. Amil menerima surat itu lalu membukanya. Segera lepas bajumu, perintah Amil. Loh, aku mau diapakan, tanya penghasut. Dalam surat ini Raja memerintah kepadaku untuk menghukum si pembawa surat dengan cambukan lima belas kali di punggung dan menyerahkan baju yang berlumuran darah sebagai bukti. Jawab Amil. Penghasut membela diri. Dia menolak untuk dicambuk. Sudah, jangan membantah. Perintah Raja harus dilaksanakan. Maka dicambuklah si penghasut itu. Dan sebagai bukti, baju berlumuran darah dikirimkan kepada Raja. Begitulah nasib si penghasut. Ketika si soleh menghadap raja, sang raja keheranan. Sudahkah kau laksanakan perintahku? Tanya raja. Sudah. Tapi di tengah jalan surat itu diminta orang. Jawab si soleh. Kenapa ketika berbicara di dekatku dulu, kau menutup mulutmu? Jawab si soleh. Waktu itu aku baru diundang makan orang itu. Dengan makanan yang banyak bawang putih... Agar bau mulutku tak tercium oleh raja, maka mulutku aku tutupi. Oh, jadi bukan menganggap mulutku yang bau, kata raja. Sama sekali tidak raja, jawab si solek. Jadi benar sekali nasihatmu, bahwa orang yang berhati jahat dan hasut akan binasa karena perbuatannya sendiri.